Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayamiddin <tuh> Para pemirsa Raja TV Dan para pendengar Radio Roja, Begitu pula kaum muslimin Dimanapun anda berada Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita kesempatan kembali Untuk bertemu dalam kajian ilmiah ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keberkahan Dalam amalan kita Begitu pula memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Amal yang ikhlas Dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para Pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja Dan kaum muslimin semuanya Dimanapun anda berada Kajian kita pada kesempatan kali ini Masih tentang Kaedah yang terakhir Dari Kaedah kaidah terbesar dalam fikih Islam yaitu kaidah al-'adat muhaqqamah. Adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai standar hukum. Dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bab terakhir dari kaidah ini yaitu tentang cabang-cabang atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Kaedah Al-Adatu Muhakkamah ya. Kita akan menyebutkan beberapa kaedah yang sangat berkaitan Sangat erat kaitannya dengan Kaedah Al-Adatu Muhakkamah Bahawa adat kebiasaan sebuah masyarakat Bisa dijadikan sebagai sandaran hukum atau standar hukum di antara kaidah tersebut yang pertama adalah kaidah yang berbunyi istiamalun nas hujjatun yajibul amalu biha praktek manusia dalam melakukan sesuatu itu bisa dijadikan sebagai pegangan yang harus dijalankan praktek manusia dalam melakukan sesuatu itu bisa dijadikan sebagai pegangan bisa dijadikan sebagai hujah yang harus dilakukan sebenarnya kaidah ini sama persis artinya dengan kaidah al-'adatu muhakkama bahwa adat kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai Sandaran hukum Makanya Para ulama Ketika menyebutkan Kaedah ini Isti'malun nas hujjatun Yajibul amalu biha Bahawa praktek Manusia dalam melakukan sesuatu Itu bisa dijadikan sebagai Pegangan yang harus dilakukan Mereka menyebutkan Contoh-contoh yang sama persis Dengan contoh yang ada di Kaedah al-adatu muhaqamah seperti misalnya ya, contoh yang mereka sebutkan tentang jika seseorang meminta tolong kepada orang lain untuk menjualkan tanahnya. Kemudian orang lain tersebut melakukan apa yang diminta kepadanya, menjualkan tanahnya. Kemudian setelah tanahnya terjual, orang tersebut meminta upah. Padahal ketika pemilik tanah meminta menjualkan, tidak ada syarat sama sekali di antara keduanya, harus ada upah. Maka ketika orang yang menjualkan tanah tersebut, meminta upah kepada pemilik tanah karena dia sudah berhasil menjualkan tanahnya pemilik tanah tidak berhak mengatakan kita tidak ada akad tentang upah ini kenapa demikian? karena isti'amalun nas hujatun yajibul amalu biha praktek manusia dalam melakukan sesuatu itu bisa dijadikan sebagai pegangan yang harus dilakukan harus diberlakukan Kebiasaan manusia ya ketika seseorang membantu menjualkan tanah orang lain maka orang tersebut berhak mendapatkan upah Itulah kebiasaan manusia sehingga orang yang dijualkan tanah ya walaupun yang menjualkan tanah tidak mempersyaratkan upah di depan tetap saja dia berhak mendapatkan upah tersebut Berapa kadar upahnya ini juga dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat di sana. Misalnya adat kebiasaan masyarakat di sana adalah 1% dari harga tanah, maka dia berhak mendapatkan upah sebesar itu. Apabila misalnya ya berapapun harga tanah yang dijual, makelar tanah misalnya biasa mendapatkan, Uang dua juta atau tiga juta Maka itulah yang berhak untuk dia dapatkan Dari pekerjaannya menjualkan tanah orang lain Contoh yang disebutkan oleh para ulama Yang lain di bawah kaedah ini Adalah Orang yang bekerja Di rumah orang lain Misalnya tukang batu atau tukang kayu Ataupun pekerjaan yang lainnya Ketika seseorang diminta untuk bekerja di rumah orang lain Maka tidak usah ada pembicaraan Atau tidak perlu ada pembicaraan tentang jam istirahat Tidak perlu ada pembicaraan tentang jam untuk sholat Tidak perlu ada pembicaraan tentang jam untuk makan Karena kebiasaan manusia demikian Orang yang bekerja harus punya jam istirahat Harus punya jam untuk sholat apabila dia muslim Harus punya jam untuk makan ya Karena ini merupakan kebiasaan manusia Istiqmalun nas Hujjatun yajibul amalu biha Praktek manusia dalam melakukan sesuatu Bisa dijadikan sebagai pegangan yang harus ya diberlakukan sehingga ketika pekerja tersebut ya sampai pada waktu zuhur dia berhenti dari pekerjaannya kemudian dia sholat kemudian dia makan si tuan rumah tidak berhak mengatakan kepada pekerja tersebut, kenapa kamu sekarang istirahat? Bukankah di akad tidak ada jam istirahat? Bukankah di akad kita tidak membicarakan masalah istirahat ini sama sekali? Bukankah di akad kita tidak membicarakan masalah makan? Masalah waktu sholat? Kenapa engkau sekarang melakukan ini? Si tuan rumah tidak punya hak untuk mengatakan ini Kenapa demikian? karena kebiasaan manusia, orang ya kebiasaan manusia mereka selalu memberikan jam istirahat kepada pekerja, selalu memberikan jam sholat untuk yang muslim, selalu memberikan jam untuk makan. maka seorang pekerja tersebut boleh mengatakan, mengatakan dan berhak mengatakan bahwa ini merupakan kebiasaan manusia, sehingga ini harus masuk dalam akad tersebut walaupun tidak di disebutkan. Ini salah satu dari kaidah yang berhubungan dengan kaidah al-'adatu muhakkamah. Dan sama persis artinya ya, hanya berbeda redaksi. Adapun maksud dan artinya sama saja. Kaidah yang kedua adalah kaedah yang memberikan batasan kepada adat Memberikan batasan kepada kaedah umum Al-adatu muhakkamah Bahawa adat itu bisa dijadikan sebagai standar, standar hukum Batasannya bagaimana? Dikatakan dalam kaedah ini Innama tu'tabarul adatu Iza tarabat Atau ghalabat adat itu bisa dijadikan sebagai standar apabila dia berlaku secara umum ada apabila dia berlaku secara secara umum adat bisa dijadikan sebagai standar apabila dia sudah berlaku secara umum dan tidak berubah-rubah. Ini batasan untuk kaidah yang umum. Karena kaidah yang umum mengatakan bahwa semua adat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ternyata ada adat-adat yang tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Di antaranya adat yang tidak berlaku secara umum atau selalu berubah-rubah. Ya. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Oleh karenanya ada kaedah ini sebagai pembatas. Innama tuh tabul ada idattar adat Adat yang bisa dijadikan sebagai standar hukum adalah adat yang sudah berlaku secara umum dan tidak berubah-rubah ya. Ini ya sebagian contohnya sudah kita sebutkan dalam kajian sebelumnya. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa contoh dalam masalah ini. Misalnya ya. Kita jual beli di Indonesia biasanya dengan Uang rupiah Tanpa kita menyebutkan rupiah Tanpa menyebutkan nama rupiah sama sekali Maka nominal yang kita sebutkan dalam akad Larinya ke sana Misalnya kita bilang seribu Maka yang dimaksud dengan seribu adalah seribu rupiah Kita bilang lima ribu Kita bilang sepuluh ribu Kita bilang, kita bilang satu juta Maka tanpa menyebut E, nama mata uangnya pun ya maka kata-kata itu harus dimaknai dengan rupiah karena memang ya kebiasaannya seperti itu dan itu sudah berlaku umum dan tidak berubah-ubah sama sekali berbeda ketika ada di suatu daerah misalnya daerah perbatasan di daerah perbatasan tersebut ya seseorang kadang menggunakan <tuh> Uang ringgit Dan banyak Tidak hanya sedikit Dan yang lain Menggunakan mata uang rupiah Dan juga banyak Misalnya 50-50 Ketika di tempat yang seperti ini ya Adatnya berubah-ubah terus Kadang yang dimaksud orang adalah ringgit Kadang yang dimaksud orang adalah rupiah Makanya <tuh> Dalam tempat yang seperti ini kita tidak bisa hanya menyebutkan nominalnya saja. Tapi kita sebutkan juga nama mata uangnya. Karena di sana adatnya ya berubah-rubah. Adatnya tidak berlaku secara umum. Ya. Makanya tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ini di antara contoh penerapan dari Kaedah ini. Inna ma ta'ubarul adat. Jika atau galabat adat itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Apabila adat tersebut berlaku secara umum dan tidak berubah-ubah. Begitu pula dengan misalnya ya adat siapa yang mengirimkan barang yang sudah dibeli dari toko, ya. kadang ya di suatu daerah ya ada keadaan yang kebiasaan masyarakat di tempat itu bahwa setiap barang yang dibeli akan disampaikan kepada orang yang membelinya di rumahnya di toko lain tidak demikian. Semua barang yang dibeli harus dibawa sendiri oleh pembelinya. Adat siapa yang mengirimkan barang tidak tetap berubah-rubah di tempat itu. Apabila keadaannya demikian, ya, maka adat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ya. Harus di jelaskan di awal akad. Apabila kita ingin misalnya penjual ya punya kewajiban untuk mengirimkan barang ke rumah kita. Kita harus katakan nanti dikirim ya ke rumah tanpa harus ada tambahan biaya. Kalau penjualnya sudah sepakat iya ketika itulah ya ketika itulah barang kita harus disampaikan ke rumah tanpa tambahan biaya. Tapi kalau tidak ada akad seperti ini di awal, maka pembeli ya harus mengambil barangnya sendiri dan menyampaikannya sampai ke rumah karena tidak ada adat dalam masalah ini. Adatnya berubah-ubah di tempat itu. Kecuali misalnya di tempat itu ada adat yang terus-menerus berlaku. Berlaku secara umum dan tidak berubah-ubah bahwa Apabila pembeli membeli barang yang banyak yang kebiasaan manusia tidak mampu membawanya ya dengan motornya atau dengan mobilnya dan pihak penjual menyediakan mobil untuk menyampaikan barang-barang tersebut ke rumah-rumah ya ini apabila barangnya banyak saja kebiasaannya seperti itu maka tanpa harus diakati dari awal si pembeli berhak untuk mendapatkan layanan itu yaitu disampaikan barangnya sampai ke rumah dia karena memang adat sudah terus-menerus seperti itu dan tidak berubah-ubah bagi orang yang membelinya dalam jumlah yang banyak sehingga pemilik toko ya memberikan sebagian keuntungannya kepada pembeli untuk menyampaikan barangnya sampai ke ke rumah Apabila keadaannya demikian maka ini bisa menjadi sandaran hukum karena adat tersebut ya terus-menerus berlaku dan tidak berubah dan berlaku secara secara umum. Di antara kaidah yang berkaitan dengan kaidah umum al-'adatu muhakkamah adalah kaidah yang ketiga ya yang kita sebutkan dalam kajian ini dan adat ini juga sebagai kaedah ini juga sebagai pembatas dari kaedah umum al-urf allati tuh allazi tuhmalu alaihi al-alfaz inma huwa al-muqarinu al-sabiq dunal mutaakhir al-lahiq kaedah tersebut berbunyi ya kebiasaan yang digunakan Sebagai penafsir kata-kata yang diucapkan oleh seseorang Adalah adat yang berlaku ketika itu Bukan adat yang berlaku setelah waktu itu Adat Ya, kaedah ini berbunyi apa? Bahwa adat yang digunakan untuk menafsirkan kata-kata seseorang adalah adat yang berlaku di waktu itu Bukan adat yang berlaku setelahnya Kadang ada adat-adat baru ya Adat-adat yang dulu tidak ada Kemudian sekarang ada Apabila kata-kata seseorang dikatakan Di waktu dulu Yang ketika itu tidak ada adat yang sekarang berlaku Maka ya tidak boleh kita menafsirinya dengan kata-kata kita sekarang, dengan adat kita sekarang tidak boleh. Tapi kita harus menafsiri kata-kata itu dengan adat yang berlaku di waktu kata-kata itu diucapkan, ya. Dan ini banyak terjadi dalam masalah wasiat, ya. Banyak terjadi dalam masalah dalam masalah wasiat, karena wasiat itu harus dilakukan walaupun orangnya sudah meninggal. Dan biasanya orang yang sudah meninggal ini, ya, biasanya jarak waktunya lama, jarak waktunya lama, sehingga apa? Sehingga ada kemungkinan besar adat bisa berubah. Makanya kata-kata wasiat harus ditafsiri dengan adat yang berlaku ketika wasiat itu diucapkan. Tidak boleh kita menafsiri wasiat tersebut dengan kebiasaan kita di saat ini ketika kebiasaan kita sudah berubah dengan kebiasaan ketika kata-kata uh, itu diucapkan, di ya. Yeah. Dan ini ya yeah, sebagaimana saya sebutkan tadi yeah. banyak terjadi di dalam kata-kata wasiat, ya. Yeah. Misalnya ada orang yang berwasiat, ya yeah. uh, berwasiat tentang berwasiat dalam Rumah yang dia miliki Dia mengatakan rumah ini Saya wakafkan Atau saya berwasiat setelah saya meninggal Rumah ini Saya wakafkan untuk Para ulama Untuk para ulama atau untuk para kiai ya. Kata-katanya Saya berwasiat rumah ini Setelah saya meninggal Saya wakafkan untuk para kiai misalnya ya. Di waktu itu, seseorang tidak disebut kiai kecuali orang yang alim sekali. Mengetahui syariat Islam secara mendalam sekali. Kemudian setelah berlalunya waktu, ya. Kata kiai ini mengalami penurunan kualitas. Sehingga Sampai sekarang, semua orang bisa disebut kiai asalkan dia bisa, misalnya memimpin orang untuk membaca yasinan misalnya. Setiap orang yang bisa memimpin ya di masyarakatnya membaca yasinan yang meskipun eh, praktek ini tidak sesuai dengan syariat ya dia bisa dianggap sebagai kiai. Atau setiap orang yang bisa menyembelih secara syar'i bisa disebut sebagai kiai. Atau setiap orang yang bisa berceramah. Walaupun ya keilmuannya terbatas bisa disebut sebagai kiai. Intinya kata kiai ini mengalami penurunan kualitas. Maka tidak boleh kita gunakan penafsiran kiai di zaman sekarang untuk menafsiri kata-kata kiai dalam wasiat itu. Kenapa demikian? Karena keadaan adatnya sudah berubah. Karena keadaan adatnya sudah berubah. Dan kita harus menafsiri kata-kata ya. dalam wasiat seseorang sesuai dengan adat yang berlaku di masa itu. <tuh> Maka rumah tersebut tidak boleh digunakan untuk kiai-kiai yang seperti itu, tapi digunakan untuk kiai yang memang keilmuannya sangat mumpuni yang di zaman dahulu yang disebut sebagai kiai, ya. Ini contoh kecil, ya. Misalnya lagi ada orang berwasiat, ya. Saya mewasiatkan tanah ini untuk dijadikan sebagai misalnya musalla. Untuk dijadikan sebagai musalla. Kemudian kita tahu bahwa di zaman itu Kata-kata mushalat adalah tempat sholat yang bukan masjid misalnya. Tempat sholat tapi tidak masjid. Hanya tempat sholat saja. Kadang-kadang ada jamaah, kadang-kadang tidak ada. Kemudian setelah berlalunya waktu, ya kata-kata mushalat mengalami pergeseran makna misalnya. Mushalat bisa digunakan untuk... Tanah lapang, misalnya, atau digunakan untuk musola yang eh, difahami di waktu wasiat dikeluarkan. Tanah lapang maksudnya tidak ada bangunan sama sekali. Yang biasa disebut dalam hadis ya, ketika kita sholat id, kita disunahkan untuk sholat id di musola. Dan di zaman wasiat itu dikeluarkan, ya, orang tersebut tidak memahami makna musola kecuali bangunan yang digunakan untuk sholat lebih kecil dari masjid dan tidak harus ada lima waktu jamaah di sana. Maka wasiat tersebut ya harus ditafsiri dengan makna yang diinginkan oleh si wasiat. Tidak ditafsiri dengan adat yang berlaku saat ini Kemudian orang-orang saat ini mengatakan Ini kita jadikan sebagai mushollah Maksudnya kita jadikan sebagai tanah lapang Untuk sholat a'id saja Misalnya Ini tidak boleh seperti ini Kenapa demikian? Karena adatnya sudah berubah Adat di waktu wasiat diucapkan Yang dimaksud dengan mushollah adalah Makna tadi ada bangunannya dan e, bangunan tersebut tidak seperti e, kegunaan masjid yang harus ada e, jamaah sholat lima waktu. Kadang-kadang ada jamaahnya, kadang-kadang tidak ada. Hanya sebagai tempat sholat bagi warga yang membutuhkan e, berjamaah di sebagian waktu sholat saja. Maka, orang-orang yang sekarang apabila belum dibangun, dia harus membangun apabila mereka mampu membangunnya tidak bisa mengatakan ini e, kita jadikan sebagai musola tidak usah kita bangun ketika sholat id kita pakai untuk sholat id ya tidak boleh demikian ya tapi harus dilakukan sebagaimana wasiat tersebut di, diinginkan ya ini contoh dari penerapan e, cabang kaidah ini yang memberikan batasan pada e, memberikan batasan untuk kaidah umum al-adat tu muhakkama, bahawa <tuh> adat, e, bahawa adat yang digunakan sebagai penafsir dari kata-kata adalah adat yang berlaku ketika kata-kata itu di diucapkan, ya, bukan adat baru yang berlaku setelahnya. Kemudian e, kaidah yang berikutnya yang berkaitan dengan al-'adat muhakkamah. Adalah kaidah yang juga membatasi. Ini juga kaidah yang menjadi pembatas bagi keumuman kaidah al-'adat muhakkamah. Kaidah tersebut berbunyi al-haqiqatu tutraku bidalalatil 'adah bahwa hakikat ya bisa ditinggalkan karena petunjuk adat ya ini e, bukan pembatas tapi penjelas afwan ya ini pemba, e, ini penjelas bukan pembatas <tuh> bahwa makna hakiki bisa ditinggalkan karena petunjuk adat Makna hakiki bisa ditinggalkan Karena petunjuk adat Makna hakiki dari sebuah kata Sebuah kalimat ya Bisa ditinggalkan Karena petunjuk adat kebiasaan manusia Dan ini biasanya kata-kata kiasan Biasanya kata-kata kiasan Saya misalkan ya Ada orang mengatakan Demi Allah saya tidak akan angkat kaki dari rumah ini Demi Allah, saya tidak akan Angkat kaki dari rumah ini Kata-kata angkat kaki ini kiasan Kiasan untuk menunjukkan makna bahwa Seseorang pergi dari suatu tempat Walaupun tidak angkat kaki Walaupun tidak angkat kaki Misalnya dia Berjalan dengan tidak mengangkat kaki sama sekali Dia hanya menggesarkan kaki saja Kemudian meninggalkan rumahnya bisa Tanpa angkat kaki Tetap saja itu dianggap sebagai angkat kaki Karena angkat kaki di sini yang dimaksud adalah kata kiasan Yaitu meninggalkan suatu tempat Ketika dia sudah mengatakan Demi Allah aku tidak akan angkat kaki dari rumah ini Maka Walaupun dia tidak angkat kaki, tapi sudah meninggalkan rumahnya, dia sudah melanggar sumpahnya. Dia dianggap sudah melanggar sumpahnya. Sebaliknya, dia angkat kaki seribu kaki pun, seribu kali pun, ya, kalau dia belum meninggalkan rumahnya, dia belum dikatakan sebagai orang yang melanggar sumpahnya. Karena yang dimaksud dengan angkat kaki di situ adalah kata kiasan bukan makna hakikinya al-haqiqatu tutraku bidalalatil 'adah makna hakiki bisa ditinggalkan karena petunjuk adat kebiasaan manusia ya dan saya katakan tadi ya bahwa ini biasanya e, berlaku pada kata-kata kiasan misalnya ada hadis yang mengatakan ya idza an yalina qalbuka Ida arad ayalina qalbuk di dalam di akhir hadis disebutkan wamsah rakyatim ra raksaliatim usaplah kepala anak yatim ya sebelum ini dikatakan eh, santurnilah seorang yang miskin dan usaplah kepala anak yatim Kata-kata, usaplah kepala anak yatim, ini adalah kiasan. Bukan makna hakiki mengusap kepala anak yatim, menjadikan hati kita eh, lembut. Apabila engkau ya, menginginkan hati yang lembut, hati yang tidak keras, maka santunilah fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Kata-kata, usaplah kepala anak yatim, ini kiasan. Bukan makna hakiki yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, tapi makna kiasan yang diinginkan. Perhatikan anak yatim, kebutuhan-kebutuhan mereka apa, cukupi kebutuhan itu. Ya, bukan e hanya mengusap kepala saja, kemudian tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Ya, makanya al-hakikatu tutraku bidalah latilah makna yang hakiki, ya. Bisa ditinggalkan karena petunjuk adat kebiasaan manusia, ya. Seperti misalnya dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab makna adabah, ad ya. Adabah ad makna hakikinya adalah semua hewan yang berjalan di muka bumi. Berjalan dengan apapun, ya. Ada yang kaki empat, ada yang kaki dua, ya, ada yang kaki banyak, ya. Ini dinamakan dabah, ya, yang berjalan di muka bumi. Tapi secara adat kebiasaan masyarakat Arab, ketika diucapkan kata-kata dabah adalah hewan yang berjalan dengan empat kakinya. Hewan yang berjalan dengan empat kakinya. Bahkan ada ada di dalam bahasa da, dalam bangsa Arab yang mengkhususkan hewan tertentu untuk adabah ini. Iya, mengkhususkan eh, misalnya keledai, ya, keledai dan kambing. Ini ketika ada seseorang yang mengatakan orang Arab mengatakan dhabah maka yang dimaksud dengan kata-katanya adalah makna yang berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku itu bukan berdasarkan makna aslinya kecuali kalau orang tersebut mengatakan yang saya maksud dengan dhabah di sini adalah makna hakikinya bukan makna yang sesuai dengan adat ya ini berbeda ya karena dia sudah menjelaskan maknanya secara tegas. Tapi kalau dia tidak menjelaskan maknanya secara tegas, maka yang diambil adalah makna 'urfinya. Makna yang difahami oleh kebiasaan masyarakat e, ketika ketika kata tersebut di diucapkan. Kemudian kaidah yang berikutnya yang kelima yang berkaitan dengan kaidah umum al-'adat muhaqqama adalah kaedah al-isyaratul ma'hudah Lil-akhras Kal-bayani Bil-lisan ya. Isyarat Yang Bisa difahami Oleh Seorang yang bisu Itu seperti keterangan dengan Kata-kata Karena orang yang bisu ya Dia tidak bisa mengatakan Kata-kata dengan lisannya Sehingga dia, adat dia menjadi isyarat ya Isyarat yang menjadi adat dia Sehingga isyarat itulah yang harus digunakan untuk memahami perkataan dia Atau untuk memahamkan dia Ketika ada orang bisu ya, Dia tidak mengatakan apapun Tapi memberikan isyarat maka isyarat tersebut bisa dijadikan sebagai standar hukum. Karena apa? Karena dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa memberikan isyarat, dan isyarat menjadi adat bagi dia. Ketika isyaratnya bisa difahami dengan baik oleh orang lain, maka isyarat tersebut bisa dijadikan sebagai standar hukum. Misalnya, ketika ada orang ya ingin barang dia, misalnya, Menginginkan barang orang yang bisu. Ada kitab yang bagus yang dimiliki oleh orang yang orang yang bisu. Kemudian, orang lain yang bisa berbicara tersebut ingin membelinya. Ini kitab bagus, dia memberikan isyarat yang bisa difahami oleh orang yang bisu tersebut. Bahwa oh, kitab ini bagus, saya ingin memilikinya dengan harga misalnya 50 ribu. dengan isyarat bukan dengan kata-kata karena orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar biasanya orang yang orang yang bisu tidak bisa mendengar biasanya ya ketika dia memberikan isyarat kepada orang yang bisu tersebut dan orang bisu tersebut faham dengan isyarat kita kemudian orang bisu tersebut memberikan isyarat iya misalnya dengan mengatakan seperti ini dengan isyarat seperti ini ya berarti isyarat tersebut bisa dijadikan sebagai sandaran hukum bahwa Orang yang bisu itu menyetujui akad. Orang yang bisu tersebut menyetujui akad jual beli ini, sehingga orang yang ingin membelinya bisa menyerahkan uang lima ribu untuk mendapatkan eh, buku atau kitab yang bagus itu. Ya, ini keedah al isyaratul ma'ahudah lil as akras kalbayani bil lisan. Ya, isyarat yang <coughs> bisa difahami oleh orang yang bisu maka itu seperti penjelasan dengan dengan lisan ya karena apa karena isyarat tersebut sudah menjadi kebiasaan orang yang bisu dan kebiasaan seseorang bisa dijadikan sebagai standar hukum ya dan ini banyak ya e, apalagi sekarang ini ya. keadaan sudah maju teknologi sudah maju ya ada isyarat isyarat untuk orang yang yang bisu seperti ini tuli dan bisu dan tidak bisa e, setiap orang memahaminya dengan dengan baik ya tapi mereka bisa memahami dengan baik dan mereka juga bisa memberikan isyarat kepada kita ya maka isyarat tersebut bisa dijadikan sebagai standar hukum. Tapi e, kaidah yang berikutnya ya adalah kaidah yang keenam. Kaedah ini juga eh, sering kita singgung ya dalam pemberian contoh-contoh pada kajian yang telah lalu. Al-ma'rufu urfan kal-mashruuti syartah. Ya. Al-ma'rufu urfan kal-mashruuti syartah. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan ya itu seperti sebuah syarat yang diucapkan Sesuatu Yang sudah menjadi kebiasaan Maka itu seperti sebuah syarat yang Diucapkan ya Sudah sering saya kasih contoh tentang Kuli misalnya Kuli di pasar Dia tidak eh, Berakat sama sekali dengan kita tentang upahnya Tapi dia ya mengambil barang kita kemudian meletakkan ke mobil kita ya kemudian setelah itu dia meminta upah maka orang yang dibantu tadi harus memberikan upah karena itu sudah menjadi adat kebiasaan di pasar seorang kuli ketika membantu seseorang harus diberikan upah misalnya Upahnya berapa? Dikembalikan kepada adat kebiasaan di tempat itu. Kalau barangnya sedikit, maka upahnya sedikit. Kalau barangnya banyak, maka upahnya banyak, ya. Al-ma'ruf urfan kal-mashruuti syartah. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, maka itu bisa ya menjadi sebu sebuah syarat yang diucapkan itu bisa menjadi sebuah syarat yang diucapkan. Contohnya lagi misalnya yang tadi jam istirahat dari pekerja, ya, jam makan untuk seorang pekerja, jam sholat untuk seorang pekerja, ya, ini harus diberikan. Itu hak yang diberikan oleh masyarakat umum ketika seseorang bekerja. Tidak boleh. Tidak boleh kita melarang mereka untuk mengambil jam istirahatnya, mengambil jam solatnya, mengambil jam makannya. Karena al-ma'roof urfan, kal-mashru'ti, syarat sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat, maka itu seperti syarat yang diucapkan, ya. Dan kita sudah banyak membahas masalah ini. Kaedah yang sama seperti ini dengan redaksi yang, yang lain, atai nu bil aurfi, ketai ini bin nasi. Ya. Penentuan yang berasal dari adat kebiasaan itu seperti penentuan yang berasal dari ucapan, ya. penentuan yang berasal dari adat kebiasaan itu seperti penentuan yang berasal dari ucapan seperti tadi ya e, misalnya uang akad jual beli dengan uang uang ini bermacam-macam ada dolar ada e, rupiah ada lira ada apa lagi rupе ringgit ya ketika aurafnya adalah dengan rupiah maka itu seakan menjadi penentuan yang ditegaskan oleh ucapan kita ya ini <tuh> makna dari kaidah ini sama persis dengan al-ma'ruf urfan kal masyruthi syarta sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan maka itu seperti sebuah syarat yang yang diucapkan kemudian yang yang terakhir ya kaidah yang bisa kita sebutkan dalam Kesempatan kali ini yang berhubungan dengan kaedah umum al-adatu muhakkamah adalah kaedah La yunkaru tagayurul ahkamil ijtihadiyah bitagayuril azman ya, Bahawa perubahan, adanya perubahan hukum ijtihadiyah itu tidak menjadi masalah Tidak boleh diingkari apabila perubahannya karena perubahan zaman Ya Perubahan hukum, ijtihadiyah Itu tidak boleh diingkari Apabila perubahan tersebut karena perubahan zaman ya. Tentunya ini khusus masalah-masalah hukum syariat Yang didasarkan kepada adat kebiasaan masyarakat ya. Kenapa kaidah ini dimasukkan ke dalam kaidah Al-adatu muhakkamah bahwa adat kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi standar hukum karena kaidah ini menjelaskan tentang bolehnya hukum berubah karena perubahan adat, perubahan zaman, ya biasanya dibarengi dengan perubahan adat, ya. Jadi tidak masalah apabila adat berubah kemudian hukumnya juga berubah. Saya misalkan ya. Di zaman dahulu orang kalau Buang air besar ya Orang kalau BAB Itu di tempat yang jorok Orang dahulu tidak semaju orang sekarang Tidak sebersih orang sekarang Tempatnya jorok Sehingga Para ulama ya, Mengeluarkan Kesimpulan hukum bahwa makruh di tempat itu Membaca Bismillah misalnya Atau bahkan ada yang mengharamkan Karena membaca bismillah di tempat yang seperti itu ya tidak sesuai dan tidak selaras dengan nilai mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan di zaman sekarang. Orang BAB hanya <coughs> sebentar dan setelah itu tempatnya bersih kembali. Tempatnya bersih lagi. Bahkan ya bisa saja di zaman ini ada tempat BAB yang lebih bersih daripada rumahnya orang dahulu. Ya. Di zaman sekarang ada yang seperti ini. Bersih sekali tempat BAB-nya. Toiletnya bersih sekali. Maka di toilet-toilet yang seperti ini ya, apabila keadaannya bersih ya, tidak ada kotoran di situ, maka dibolehkan bagi seseorang untuk membaca bismillah. Karena adat sudah berubah. Kebiasaan masyarakat sudah sudah berubah dan ada fatwa-fatwa dalam dalam masalah ini. Kadang-kadang ya orang di zaman ini membuat rumah tidak terpisah antara kamar tidurnya dengan toiletnya. Karena sempitnya tanah yang dia miliki. Kalau dia buat sekat-sekat ya, maka akan menjadi sangat sempit ya. Saking sempitnya rumah, maka dibuatlah toilet di dalam kamar tidurnya tanpa ada sekat sama sekali tapi sangat bersih ya sangat bersih sehingga orang yang misalnya ingin tidur di situ ya boleh bagi dia untuk membaca doa tidur boleh bagi dia untuk membaca Al-Qur'an walaupun di tempat itu ada tempat BAB ya ada toiletnya tapi karena toiletnya sangat bersih ya ini berbeda hukumnya kenapa demikian ya karena eh, hukum para ulama di zaman dahulu itu disebabkan karena adat kebiasaan di masa itu. Ketika adatnya sudah berubah, maka hukumnya juga juga berubah. Ya, seperti ini misalnya ya. Orang di zaman dahulu, ulama-ulama besar, ya, tidak pantas bagi mereka untuk makan di pinggir jalan misalnya, atau untuk membuka eh, songkoknya atau eh, sorbannya. Kalau dia membuka sorbannya di hadapan e, masyarakat ya itu menjadi aib itu menjadi sesuatu yang e, mengurangi kehormatannya di zaman dahulu ya ada keterangan-keterangan demikian maka ketika keadaan sudah berubah ya maka hukumnya juga berubah hukum bahwa itu aib berubah karena adat sudah berubah adat orang sekarang ya biasa melihat ada seorang ustad misalnya ada seorang ulama membuka penutup kepalanya biasa tidak menjadi aib sehingga hukumnya berubah sesuai dengan adatnya karena Al al -ijtihadiyah, la perubahan hukum istihadiah, tidak boleh diingkari apabila perubahan tersebut karena perubahan zamannya, perubahan adat, ya. Dan ini sangat banyak, ya. Ini sangat banyak. Misalnya Orang di zaman dahulu ya seorang kiai sangat aib untuk memakai celana. Ya tidak pantas seorang kiai di zaman dahulu memakai celana panjang, bukan celana pendek lagi. Ya. Celana panjang itu aib. Orang di zaman dahulu ketika dikatakan kiai atau ulama besar, memakainya sarung. Sangat aib bagi seorang ulama di zaman dahulu untuk memakai celana panjang. Tapi di zaman sekarang adatnya sudah berubah. Ya. Keadaan masyarakat sudah berubah. Orang tidak menganggap aib sama sekali apabila seorang ulama besar atau seorang kiai memakai celana panjang, ya. Karena masih menutup auratnya dan tidak menyelisih syariat, ya. Sehingga tidak aib bagi orang sekarang bagi ulama besar di zaman ini untuk memakai celana panjang, ya. Ini berubah hukumnya, tapi hukum tersebut berubah karena hukum tersebut didasarkan kepada adat dan adatnya sekarang sudah sudah berubah, maka hukum itu mengikuti mengikuti adatnya ya, ya saya garis bawahi bahwa keedah ini ya khusus untuk hukum-hukum yang didasarkan pada adat dan adat tersebut bisa berubah-ubah sesuai zamannya selama adat tersebut tidak menyelisih syariat maka hukumnya akan mengikuti adat tersebut. ya Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. ya Mudah-mudahan e, bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu ini. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita bermanfaat dengan ilmu ini. Dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am bi ihsanin ilayyumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik Ustaz Atas materi yang telah antum sampaikan masyaallah. Ukhti fillah kita telah pelajari cabang-cabang kaidah ini sampai 7 cabang kaidah yang telah kita pelajari dari dan kita simak pembahasannya yang berfakkan dari kaidah intinya yaitu al-aadatum muhkama yang telah kita simak bersama. Dan ukhti untuk Anda semuanya yang ingin bertanya, kami membuka sesi kesempatan untuk bertanya bagi Anda di sesi interaktif soal jawab dengan Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543 ataupun Anda bisa kirimkan pesan singkat di 0819-896543. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan yang pertama dari pesan singkat Ustaz yang sudah kami sudah kami baca tadi di awal. <tuh> pertanyaan adalah bagaimana seandainya jika adat ini diikuti terus apakah akan menghilangkan e, ketentuan syariat Islam yang sudah berjalan itu mungkin yang ditanyakan oleh si penanya oleh pesan singkat iya. E, ya ya su, e, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa perubahan hukum yang diakibatkan oleh perubahan adat ya ini e, tidak boleh diingkari dan ini biasa terjadi namun kita harus batasi dengan <tuh> e, batasan bahwa Adat tersebut masih tidak menyelisih syariat Harus ada batasan ini Bahwa adat tersebut masih tidak menyelisih hukum syariat atau nilai-nilai syariat Apabila perubahan adat dari sebuah adat yang satu ke adat yang lain Tapi perubahan ini sampai menyelisih nilai syariat Maka hukum tidak, tidak uh, bisa mengikuti adat itu adat itu menjadi tidak dianggap oleh syariat, ya, apabila keadaannya demikian, ya, sehingga eh, tidak bisa eh, ada kekhawatiran seperti itu, tidak ada kekhawatiran bahwa apabila syariat ini mengikuti adat maka nanti syariatnya rusak tidak, ya, kenapa demikian? karena syariat memberikan batasan bahwa adat yang dibolehkan untuk dijadikan sandaran, adat yang dianggap oleh syariat adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam Ya, yeah. Perubahan dari suatu adat ke adat yang lain, apabila masih dalam e, ranah yang dibolehkan oleh syariat Maka hukum syariat akan mengikuti adat itu Tapi kalau sudah keluar dari ranah yang dibolehkan oleh syariat, maka syariat akan e, Menghapus adat itu Maksudnya sariah tidak menganggap adat itu sama sama sekali Ya Wallahu'alam Jazakallah khairan sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas jawabannya telah untuk memberikan Dan ikut al-sallam azani allahu'ayakum Untuk pertanyaan berikutnya Kami angkat melalui telepon di line telepon 021-823-6543 Ya silahkan Ya halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa bapak dan di mana? Dari Habawa di Kalimantan Timur, balik bapak. Iya, silakan pak. Saya mau menanyakan, Ustad saya kan sering mendengarkan pembicaraan Ustad ini tadi, cuman ada saya dengar cuman tidak sesuai dengan eh, pendapat saya. Bolehkah saya menyampaikan? Iya, silakan pak. Contohnya kayak tadi e, istilahnya memuliakan atau mengagungkan e, nama-nama Allah apabila kita misalnya berada di kamar mandi, walaupun kamar mandinya itu istilahnya bersih dikatakan bersih tapi masih statusnya kamar mandi atau toilet saya rasa eh, pengucapan nama-nama eh, Allah yang maalum saya tidak begitu enak atau tidak begitu ya, tidak begitu setuju dengan pengucapan itu seharusnya memang harus betul betul dimuliakan nama-nama Allah. Nah bagaimana pendapat saya mengenai masalah itu saat mengenai pembicaraan ini? Iya ya. ya, baik. Kasih, Pak. E, perbedaan pendapat seperti ini tidak menjadi masalah sama sekali ya e, kalau misalnya kita tidak sepakat dengan uh, penjelasan uh, seorang ustaz maka uh, tidak masalah ya selama uh, mendasari pendapatnya dengan dalil uh, dan selama tidak saling uh, merendahkan antara uh, yang satu dengan yang lainnya <tuh> saya menyebutkan itu sebagai contoh saja ya sebagai contoh saja dan uh, saya mendasari uh, penjelasan ini dengan fatwa dari sebagian Masyaih yang sekarang hidup ya. Di antara mereka adalah Sheikh Saleh Fauzan ya, Beliau berpendapat dengan pendapat ini Dan saya melihat ini contoh yang eh, Ada di zaman ini Dan bisa memberikan pendekatan pemahaman Untuk penerapan eh, Sebuah hukum yang bisa berubah Karena perubahan eh, Adat kebiasaan masyarakat ya. Dan memang <tuh> Pada keadaan-keadaan tertentu ya, Hal tersebut harus diterapkan Sebagaimana saya sebutkan tadi Ada di sebuah e, tempat Misalnya di Jepang ya Tempat rumah itu sangat sempit-sempit ya Sehingga mereka terpaksa Membuat e, rumah Yang Tidak ada pembatas antara toilet Dengan kamar tidurnya Dengan tempat-tempat yang lain Kamar belajarnya, kamar e, tidurnya Toiletnya Di satu tempat Di satu tempat dan toiletnya hanya Ada tutup tutup toilet itu yang di atasnya itu ya toiletnya dengan keadaan duduk ya toilet duduk dan ada penutupnya di atasnya keadaan seperti ini kalau kita masih mengatakan bahwa kita tidak boleh mengucapkan eh, Bismillah di tempat itu karena ada toiletnya di sana ini akan menjadi sangat menyulitkan sekali dan memang <tuh> di zaman dahulu toilet itu sangat kotor ya Orang-orang Arab di zaman dahulu, kalau mereka ingin BAB, mereka menjauh, menjauh ke tempat yang eh, eh, rendah, tempat yang rendah, agar tidak dilihat oleh orang lain dan tidak dibasuh setelah itu. Biasanya dengan memakai batu, ya, dan setelah itu eh, pergi kembali lagi ke rumahnya. Seperti ini kebiasaan orang dahulu sehingga membaca bismillah di tempat yang seperti itu ya sangat tidak selaras dengan nilai mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaan ini sudah berubah ya maka hukumnya juga seharusnya akan akan berubah ya. Namun demikian kalau kita misalnya tidak setuju dengan pendapat ini maka silahkan ya tidak masalah sama sekali <tuh> asalkan mendasarkan dengan hukum yaitu mendasarkan dengan dalil yaitu mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun saya melihat bahwa pendapat dari Syekh yang saya sebutkan tadi Syekh ya Syekh Saleh Fauzan saya melihat ada e, nilai yang kuat di sana. Karena memang e, keadaan toilet sudah berubah sangat bersih sehingga e, dibolehkan bagi seseorang untuk e, membaca Bismillah misalnya di sana misalnya ketika wudu ya membaca bismillah tidak menjadi masalah sama sama sekali. Ditambah lagi ya kebanyakan atau mayoritas ulama di zaman dahulu itu hanya memakruhkan saja ya pendapat mayoritas ulama ya kita membaca bismillah di toilet itu hanya makruh saja tidak sampai pada derajat haram. Ini pendapat mayoritas. Allah alam apabila ada yang mengharamkan tapi yang anak tahu ya pendapat mayoritas ulama. Itu hanya sampai pada derajat Memakruhkan saja Tidak sampai mengharamkan Mungkin ada yang mengharamkan Tapi mayoritas Ulama Yang saya tahu Mereka hanya sampai pada derajat Memakruhkan saja Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nilai Memuliakan e, Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Tidak sampai menghinakan Tidak sampai pada derajat menghinakan Apalagi Kalau orang tersebut membacanya Karena ingin menerapkan Sunnah misalnya sebelum wudhu kita disunahkan untuk membaca bismillah. Tidak ada e, niat sama sekali untuk merendahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ya e, tadi harus digarisbawahi bahawa apabila ada yang tidak setuju dengan e, contoh tersebut. Ya maka tidak menjadi masalah sama sekali. Asalkan e, berdasarkan dengan dalilnya dan tidak merendahkan pendapat yang mengatakan hal itu. Wallahu'alam. Baik saja saya. Kalau akhir-akhir barakat Mungkin saya sudah... Artinya ada ada pembedaan antara antara toilet yang bersih dengan toilet yang tidak bersih. Ada pembedaannya? Jelas, jelas, jelas. Karena kan tidak semua toilet uh. menjadi e, demikian. Mm -hmm. ya, karena saya sudah membatasi tadi toilet, toilet yang, yang sangat bersih. Ya. Karena ya. kata ada di hotel-hotel tertentu yang uh. bersihnya luar biasa. Saatnya. Artinya uh. tidak tidak lagi seperti toilet tadi. Iya. Toilet ruangan biasa. Memang seperti itu ya keadaannya. Mm -hmm. Kamar mandi dan toilet yang di rumah-rumah mewah itu mm -hmm sangat bersih sekali, bahkan saya sebutkan tadi, toilet tersebut lebih bersih dari misalnya ranjangnya orang dahulu memang tidak bisa diingkari memang seperti ini keadaannya ada perubahan yang sangat drastis dari keadaan toilet di zaman ini namusat, jazakallah khiran barakallah fiqsat, atas jawabannya yang tadi bertanya di Kalimantan Timur ya dan mudah-mudahan jawaban dari Ustaz bisa memberikan penjelasan dan pencerahan buat beliau dari apa yang beliau tanyakan. Khotanis sama azan billah wa yakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wa wa wa wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Sarmina di Cibinong. Ibu Sarmina di Cibinong. Iya, Pak. Ya, silakan Ibu. Ini uh... Saya nih kan orang tua tunggal. Jadi itu saya didik anak saya untuk mencari uang sendiri untuk membeli biaya kehidupannya sendiri. Hmm. Nah, e, karena dia kan pekerjaannya itu lab yang hmm. dengan remaja-remaja gitu, sama laki-laki. Hmm. Apakah pendidikan saya itu dibenarkan melestarikan Islam? Karena hmm. ibu perempuan, Bu ya. Hah? Anak ibu perempuan ya? Ya, ni apa keadaan terpaksa, gitu. Karena saya sudah mengerti tentang istilah dan hmm. yang kedua, eh, jika saya berdakwah, eh, oh, sesorang meminta nasihat, baru saya suka mikir gitu, terpulangnya apakah saya bisa gitu, eh, apa yang saya dakwah itu eh, tercipta dari diri saya. Kadang saya ada gitu, khawatir gitu, pulang di rumah gitu, takut-takut saya melakukan yang tidak saya. Eh, dakopkan kepada orang tersebut. Ya. Mohon nasehatnya Pak Ustaz Baik. Pekerjaannya apa ya, ibu? Ibu mohon maaf ibu, pekerjaan anak, -anak ya, ya. ibu. Eh, anak ibu pekerjaannya sebagai apa? Bekerjaannya sebagai apa? Bekerjaannya eh, itu ini misalnya saya eh, di, di lapangan gitu istilah. Di lapangan, di lapangan eh, maksudnya pekerjaannya apa ibu? Hah? Pekerjaannya Bekerjaan seperti apa ibu? Pekerjaannya seperti ya, ya. apa? ya kerjanya berbaur gitu di lapangan gitu, hmm. gitu, keluar gitu. Oh baik, anak ibu perempuan berarti ibu ya, anak ibu perempuan bu ya, ya ya. ya. Baik, terima kasih. Apa pertanyaannya ya, ibu, ya, ibu Sarmina, ya terima kasih. Iya, sebagai pertanyaan yang sangat bagus ya, bahwa <tuh> bagaimana dengan anak yang dididik dengan didikan harus Pekerjaan. mencukupi hmm. kebutuhan hidup sendiri dengan pekerjaannya tapi pekerjaannya tersebut e, di dalamnya ada ikhtilat atau bercampur baur antara laki-laki dengan dengan perempuan ya. Ini bisa dijawab dengan jawaban umum ya bahwa seorang perempuan ya yang pertama sebaiknya sebaiknya kalau bekerja maka pekerjaannya di dalam rumah. Yeah. ya. Kalau bekerja ya mencari pekerjaan yang di dalam rumah, ya. apalagi di zaman ini, alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, kemajuan uh, alat telekomunikasi, adanya media sosial, ya, menjadikan seseorang bisa mencari uh, nafkah dari dalam rumahnya sendiri, ya, apalagi dengan adanya toko-toko online, ya, ini sangat membantu kaum muslimin yang ingin menjaga kemuliaannya untuk bisa bekerja di dalam di dalam rumah ya apalagi seorang wanita seorang wanita dianjurkan sebisa mungkin untuk tetap berada di dalam rumahnya agar dia terjaga kemuliaannya terjaga badannya terjaga auratnya ya terjaga keselamatannya Islam memerintahkan seorang perempuan untuk eh, senantiasa berada di di dalam rumah bukan karena mengekang mereka bukan karena tujuan mengekang mereka tidak bukan karena tujuan memenjarakan mereka di rumah-rumah mereka tidak tapi tujuan Islam sangat mulia yaitu menjaga mereka dari kerasnya kehidupan luar rumah menjaga kemuliaan mereka dari hal-hal yang kurang Uh, menghormati mereka, ya, menjaga mereka dari kes keselamatan jiwa raganya, ya, menjaga mereka dari misalnya rusaknya tubuh mereka karena terik matahari, ya, ini tujuan Islam ya sangat mulia untuk wanita, ya, kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa qarnu fi buyutikum wa qarnu fi buyutikum hendaklah kalian menetapi rumah-rumah kalian padahal ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak kita ragukan lagi ketakwaannya kita tidak meragukan kemuliaan mereka sama sekali kita tidak meragukan kesucian mereka ya tapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menetapi rumah-rumah mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya? Tentunya ya lebih <tuh> dianjurkan lagi untuk tetap menetapi rumah-rumah mereka. Kalau misalnya ingin bekerja ya maka bekerjalah, berusaha untuk mencari pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Ya, dan sekarang banyak. Tidak hanya toko online. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan misalnya menjahit, pekerjaan menjahit yang caranya mengambil garapan di eh, dari rumah kompaksi Ngambil garapannya untuk dikerjakan di dalam rumah ini sangat baik ya sangat baik perempuan tetap terjaga kehormatannya dan bisa eh, menghasilkan eh, hasil yang yang baik ya kemudian apabila terpaksa untuk keluar ya apabila terpaksa untuk keluar dan orang tua mengizinkan maka harus ada Aturan-aturan syariat Seperti misalnya dia harus Tidak berkholwat Tidak ada kholwat antara dia dengan Lelaki yang Bukan mahram Di zaman ini ada Pekerjaan-pekerjaan yang Memaksa wanita untuk berkholwat Misalnya sekretaris pribadi Ini jelas diharamkan Jelas diharamkan walaupun Dia memakai pakaian yang syari Kenapa? Karena pasti menjadikan dia berkholwat dengan dengan misalnya e, ketuanya atau kepala kepala kantornya padahal tidak boleh ya dalam syariat ya seorang laki-laki berkholwat dengan perempuan berkholwat maksudnya berdua-duaan saja tidak ada orang lain ya kemudian e, aturan yang kedua seorang wanita ketika keluar rumah dia ingin bekerja dia harus menjaga auratnya dia harus menutupi auratnya dengan baik Ya. Kalau tidak bisa menutup aurat dengan baik ya, maka tidak boleh. Dan sekarang ada pekerjaan-pekerjaan dan banyak ya yang memaksa mereka untuk membuka aurat. Seperti misalnya kasir-kasir di mal-mal, ya. Kita lihat kasir-kasir di mal-mal seakan-akan mereka dipaksa untuk menampakkan auratnya. Apabila demikian keadaannya maka tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan, ya. Zaman di kantor ada campur baur antara laki-laki dan perempuan tidak boleh. Kecuali apabila kantornya khusus untuk perempuan tidak masalah. Okay. Tapi kalau kantornya campur baur laki-laki dengan perempuan, ya. Eh, tempat pekerjaannya ya selalu berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, ya. Maka ini harus dihindari. Kecuali kalau campur baurnya antara penjual dengan pembeli. Yeah. Maka tidak masalah seperti di pasar, ya seperti di pasar ya kadang-kadang ada penjual perempuan dia menjaga orotnya ya e, berjilbab dengan jilbab yang syari kemudian yang membeli laki-laki ada ada campur baur di situ tidak menjadi masalah karena hal itu memang tidak bisa dihindarkan ya di zaman dahulu pun ada campur baur antara laki-laki dengan perempuan di pasar ya, dan para ulama tidak e, mengingkari hal tersebut ya e, inilah rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika seorang wanita ingin bekerja ya. Rambu-rambu ini tidaklah dibuat oleh syariat Islam kecuali untuk memuliakan kaum wanita, menjaga kehormatan mereka, menjaga keselamatan mereka agar mereka tetap mulia di dunia ini dan di akhirat nanti ya. Wallahu a'lam. Namusan. Jazakallahu khairan sahabat. Istiqamah Anda berikan Ustaz dan pertanyaan berikutnya kami akan akan dari pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Uh, bagaimana dengan adat istiadat yang berlaku di zaman sekarang saat tentang acara walimahan yang diadakan dengan berdiri saat ketika makan dan minum? Yeah. Bagaimanakah bagi orang yang menghadirinya saat? Karena memang di dalam, dalam acara tersebut tidak disediakan kursi agaknya. Yeah. Yeah. Uh, masalah uh, adat kebiasaan ini ya. Ini adalah kebiasaan yang sebenarnya kurang baik, sebenarnya kurang kurang baik, ya. Tapi ini tidak sampai pada derajat haram, tidak sampai pada derajat haram. E, ada sebuah hadis di dalam Sahih Muslim ya, yang mengatakan La yashrobbana ahadukum wahwa qaim faida shariba ahadukum qaiman fal Jangan sampai sekali-kali salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Apabila ada salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri, maka muntahkanlah. Ya. Hadis ini jelas yang mencela orang yang minum dalam keadaan berdiri dan makan sama dengan minum hukumnya. Makan sama dengan minum hukumnya. Bahkan mungkin lebih parah. Ya. Apabila kita melihat orang minum dalam keadaan berdiri dengan orang dalam eh, orang makan dalam keadaan berdiri, dalam penglihatan kita bahwa orang yang makan dalam keadaan berdiri lebih parah lebih parah daripada orang yang e, minum dalam keadaan berdiri. <tuh> Sehingga dengan hadis ini kita bisa mengatakan bahwa makan dan minum dalam keadaan berdiri itu de, merupakan tindakan yang tercela karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk minum dalam keadaan berdiri. Bahkan hadisnya ada kata yang merupakan kata penekanan la yasrubanna. Jangan sekali-kali Ahadukum salah seorang dari kalian minum kaiman dalam keadaan berdiri dan kata-kata setelahnya wa ida syariba ahadukum kaiman faliastaqi awal bila salah seorang dari kalian minum maka muntahkanlah muntahkanlah minuman itu ini celaan ya namun para ulama mengatakan bahwa celaan di sini ya bukan celaan yang menunjukkan keharaman. Kenapa demikian? Karena ternyata Rasulullah SAW dahulu pernah minum dalam keadaan berdiri dan dihaji wadaknya, dihaji wadaknya di akhir hayat beliau. Karena Rasulullah SAW wafat ya tidak lama setelah ngaji wadak. Ya. Ketika haji wadak Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, ya sehingga sebagian madhab mengatakan sunnahnya. Minum air Zamzam -zam adalah dalam keadaan berdiri dan menghadap ke kiblat. Ada yang mengatakan demikian. Walaupun pendapat ini tidak kuat, ya. walaupun pendapat ini tidak kuat, tapi itu menunjukkan bahawa mereka mengatakan demikian karena Rasulullah SAW dahulu minum dalam keadaan berdiri ketika minum air Zamzam. -zam. <tuh> Makanya para ulama mengatakan bahawa larangan yang ada di hadis tadi tidak sampai pada derajat haram, tidak sampai pada derajat haram. Sehingga mereka mengatakan bahawa larangan tersebut adalah larangan yang memakruhkan saja. Ya. Dan makruh ini, kalau ada hajat, ada kebutuhan, ada eh, desakan keadaan, menjadi hilang. Ya. Para ulama, mereka menyebutkan kaidah yang sangat masyur, La karahata ma'al hajah. Tidak ada kemakruhan ketika kebutuhan sangat mendesak ya ketika ada kebutuhan untuk melakukan itu maka tidak ada kemakruhan ya makruh-makruh yang dilakukan karena kebutuhan manusia maka hukum makruhnya hilang ya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin saja ketika itu sulit untuk mencari tempat duduk sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya minum air zam-zam dalam keadaan berdiri dan ini sangat mungkin sekali karena di haji wada yang ikut berhaji bersama Rasulullah SAW sangat banyak dan ketika itu ya keadaan e, air zam-zam tidak seperti di zaman sekarang ya. sehingga kalau kita bayangkan bahwa ketika itu Rasulullah SAW berdesak-desakan bersama para sahabatnya ini sangat-sangat mungkin ya sangat kuat kemungkinan keadaan itu Sehingga beliau ketika itu minum dalam keadaan berdiri ya. Walaupun Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain melarang Tapi larangan tersebut adalah larangan kemakruhan Dan kemakruhan akan hilang ketika ada tuntutan untuk melakukan hal tersebut ya. Dan ada sahabat ya, yang pernah minum dalam keadaan berdiri Kemudian ada orang yang menegurnya Kenapa engkau minum dalam keadaan berdiri Sahabat tersebut mengatakan Aku pernah melihat Rasulullah SAW minum dalam keadaan berdiri Kalau tidak salah sahabat tersebut adalah sahabat Ali Ibn Abi Talib ya. Beliau uh, mengatakan bahawa Aku pernah melihat Rasulullah SAW minum dalam keadaan berdiri Ada author lain juga ya, yang mengatakan bahawa Para sahabat dahulu biasa meminum dalam keadaan berdiri ya. <tuh> Intinya <tuh> apabila kita mengumpulkan Dalil-dalil yang sangat banyak ini, ya kita akan sampai pada kesimpulan ya jumhur ulama yang mengatakan bahwa minum dalam keadaan berdiri atau makan dalam keadaan berdiri ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena ada larangan yang tadi dan adanya dalil-dalil e, yang membolehkan. Sehingga larangan tersebut tidak bisa kita maknai dengan larangan yang mengharamkan. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW e, melakukan sesuatu yang diharamkan. Padahal beliau masih bisa untuk menghindarinya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali larangan tersebut ya dimaknai dengan larangan yang memakruhkan. Ya, adapun eh, adanya eh, kebiasaan atau adat di walimah ya yang tidak menyediakan kursi ini, maka saya katakan bahwa tidak sebaiknya hal tersebut dilakukan oleh orang yang punya hajat. Ya, sebaiknya memberikan kursi kepada pengunjung eh, untuk eh, memberikan kesempatan kepada mereka minum dan makan dalam keadaan duduk ya. Ini yang lebih afdal ya. Tetapi apabila kita ya tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut mungkin karena ruangan yang sempit ya. Sehingga terpaksa eh, pemilik hajat atau yang punya hajat eh, tidak bisa menyediakan kursi ya. Maka, dalam keadaan yang seperti itu, ya, apabila kita sulit untuk mencari tempat duduk, ya, maka dibolehkan bagi kita untuk makan dan minum dalam keadaan berdiri. <coughs> Karena kaedah tadi. La karahata ma'al hajah. Tidak ada kemakruhan ketika kebutuhan e mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali, Ustaz. Dari Baik dari Anjas di Bandung Ustaz, Ustaz mau bertanya Tadi Ustaz mengatakan masih ada wasiat Apakah jika wasiat itu disampaikan melalui kuasa hukum atau pengacara Wasiat tersebut masih tetap berlaku dalam syariat apakah masih, apakah masih berlaku dalam syariat Ustaz Dan apakah termasuk dosa besar jika ada wasiat yang tidak disampaikan Ini mungkin perlu penjelasan apa yang tidak, tidak disampaikan Silakan Ustaz Oh iya e, masalah wasiat ini, ya syariat Islam juga mengatur ya tentang wasiat ini. E, misalnya ada aturan dari syariat yang mengatakan bahwa la wasiata li waris, ya tidak boleh ada wasiat yang diperuntukkan untuk para ahli waris karena para ahli waris sudah mendapatkan bagian berupa warisan, ya sehingga kalau ada waris e, wasiat yang diperuntukkan untuk ahli waris maka secara Islam itu batal, secara Islam Wasiat tersebut eh, Tidak boleh diteruskan Ini wasiat yang berupa harta ya Berbeda dengan wasiat yang berupa amalan Ya misalnya Orang tua berwasiat Agar anak-anaknya membangunkan eh, Misalnya masjid Yang pahalanya untuk dia Maka ini ketika eh, Keadaannya seperti ini Maka ada aturan lain Ada aturan lain yang mengatakan bahwa As-thulufu wa-thulufu kathir Harus sebatas sepertiga harta dan itu sudah banyak, ya. makanya kalau misalnya orang tua membuat wasiat bangunkan masjid untuk saya setelah saya meninggal, ya, maka harus dibatasi dengan sepertiga hartanya saja, sepertiga hartanya saja, karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjaga hak para ahli waris, tapi jangan sampai ahli waris ini juga Kebanyakan dalam menerima harta Makanya ada yang tadi Ada yang Seorang ahli waris Tidak boleh mendapatkan Wasiat berupa harta tambahan harta dari e, Jatah warisnya Tapi di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hak mereka Itu dengan membatasi Warisan ini e, Wasiat ini harus sebatas Sepertiga hartanya saja kalau sudah lebih dari sepertiga hartanya, maka berhak untuk e, para ahli waris berhak untuk tidak memberikan. Hanya misalnya seharusnya masjidnya besar yang diinginkan oleh orang tua, tapi karena harta dia untuk mencapai masjid yang besar tersebut melebihi sepertiga dari hartanya, maka ahli waris berhak mengatakan sudah sepertiga saja kita keluarkan, kita bangun masjid e, sejadinya dengan uang sepertiga. Eh, dari harta yang diwariskan saja, jadi ada ada aturan-aturan syariat yang seperti ini. <tuh> Kemudian kalau misalnya wasiat tersebut yang sudah dibikin atau dibuat oleh orang tua dan tidak menyelisih syariat, ya tanpa ada pengacara pun wajib ditunaikan, wajib dijalankan, ya tanpa ada pengacara. Apalagi kalau sudah ada pengacaranya dan kalau ada pengacaranya tapi tidak sesuai dengan syariat maka sama saja ya tidak berlaku, tidak berlaku. Sehingga kita harus tahu apakah wasiat tersebut ya menyelisih syariat atau tidak. Kalau tidak menyelisih syariat, maka eh, ahli waris wajib untuk menjalankannya dan itu merupakan bentuk bakti mereka kepada orang tua orang tua sudah memberikan mereka jasa kebaikan-kebaikan uh, yang sangat banyak selama hidupnya ya. Maka sangat tidak pantas bagi ahli waris ya ketika orang tua meminta kebaikan dari mereka ya untuk menjaga wasiatnya kemudian mereka tidak tidak melakukannya ya. Ini sangat tidak pantas sekali ya. Tapi untuk mengatakan bahwa meninggalkan wasiat orang tua, tidak menjalankan wasiat orang tua itu dosa besar, saya tidak punya dalil untuk mengatakan hal tersebut. Tapi dosa iya. Apakah dosa besar? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi kalau mengatakan dosa, iya. Karena apa? Karena itu tindakan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan kepada kepada mereka. Ya. Dan wasiat, wasiat ini <coughs> jelas ya sesuai dengan syariat. Syariat membolehkan wasiat tersebut. Dan ketika wasiat sudah terjadi, maka harus dijalankan. Ya. Kalau misalnya ahli waris ya tidak mau menjalankannya, maka dia mereka berdosa. Ya atau misalnya menjalankan wasiat tapi tidak sesuai atau kurang kurang sesuai dengan apa yang diwasiatkan padahal wasiat tersebut harusnya disempurnakan maka mereka juga berdosa kadar dosanya berbeda ya kadar berdosa orang yang tidak melakukan wasiat sama sekali berbeda dengan kadar dosa orang yang sudah melakukannya tapi masih kurang ya makanya kita harus berhati-hati dalam masalah wasiat ini dan ini merupakan bentuk bakti kita kepada orang tua seharusnya ahli waris ya benar-benar mengusahakan agar wasiat tersebut dijalankan dengan sepenuhnya Ya Wallahu'alam Jazakallah khairan Ustaz Barakallahu'alaikum atas jawabannya yang telah terberikan Ustaz dan pertanyaan berikutnya masih melepasan singkat Ustaz Ustaz mau dijelaskan kemakruhan yang terjadi di zaman dahulu oleh para ulama ada yang mengatakan adalah maksudnya haram Ustaz ya. tapi tadi Ustaz menjelaskan bahwasannya makruh yang Ustaz sampaikan tidak sampai sampai haram. Bagaimana ke membedakan kemakruhan yang dijelaskan oleh para ulama yang itu adalah haram dan telah tidak haram. Iya. Eh, para imam ya, terutama imam empat ya. Mereka punya kehati-hatian yang sangat besar dalam eh, menjelaskan hukum syariat ya. Mereka sangat hati-hati untuk eh, mengatakan kata-kata haram. Kalau mereka sudah mengatakan haram, itu berarti derajatnya sudah sangat buruk. Dalam hal-hal yang mereka ya tidak mendapatkan dalil yang tegas dalam masalah itu tapi mereka melihat hal itu diharamkan, maka mereka akan mengatakan makruh. Mereka akan mengatakan makruh atau mengatakan akrah. Aku membenci ini. Ya. Namun kata-kata makruh atau akrah mereka gunakan juga untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang tidak sampai pada derajat diharamkan mereka tidak eh, tidak pada masalah-masalah yang tidak sampai pada derajat yang diharamkan sehingga orang-orang eh, yang belakangan menjadi eh, agak susah untuk membedakan mana yang makruh yang tahrim dan mana yang makruh yang tanzih. Makruh tahrim maksudnya makruh yang sampai pada derajat diharamkan. Makruh tanzih adalah makruh yang tidak sampai pada derajat diharamkan. ya. Dan pengikut mazhab tersebut, ya, pengikut mazhab ini, ya, mereka pun kadang-kadang berbeda pendapat. Tentang makna makruh yang diucapkan oleh imam ini. Apakah yang dimaksud dengan ini makruh tahrim? Atau makruh tanzih Kadang-kadang mereka berbeda pendapat ya Dan ini eh, kita dapati dalam keterangan-keterangan dalam madhab Bagaimana kita membedakan ya Kita membedakan ini makruh tahrim atau makruh tanzih adalah dengan dalilnya Dalil yang digunakan untuk menjelaskan masalah itu Kalau misalnya kita melihat dalil tersebut sampai pada derajat diharamkan Maka yang dimaksud dengan makruh dalam perkataan para ulama adalah makruh tahrim, ya. Kalau misalnya dalil yang mereka gunakan untuk menjelaskan kemakruhan tersebut, ya tidak sampai pada derajat keharaman, maka yang dimaksud dengan perkataan para ulama tersebut adalah makruh tanzih, bukan makruh tahrim, ya. Dan eh, ini sangat sulit untuk dilakukan oleh orang awam, ya. Para ahli ilmu pun, mereka bisa berbeda pendapat dalam menafsiri perkataan para ulama yang ada di zaman dahulu, imam-imam empat tersebut. Ya. Dalam perkataan mereka makruh ini. Apalagi eh, orang awam di zaman ini. Ya, ustadznya saja kadang eh, masih bingung untuk menentukan ini yang dimaksud dengan ini makruh ini, makruh tahrim atau makruh tanzih. Ya. Namun, eh, ada standar itu tadi kita kembalikan kepada dalil yang mendasari kata makruh itu. Kalau dalil tersebut terlihat bahwa dalil tersebut adalah dalil keharaman, maka kita maknai makruh tersebut adalah makruh keharaman, ya. Kalau dalil tersebut ya kita pahami dari dalil itu bahwa larangan ini adalah larangan yang tidak sampai pada derajat keharaman, berarti makruhnya makruh yang tanziih tadi. Seperti misalnya eh <tuh> uh, Membangun kuburan, membangun bangunan di atas kuburan <tuh> Ada beberapa Perkataan dari ulama salaf yang mengatakan Wa akrah Ayyubna ala al-kubur Saya membenci Untuk dibangun bangunan di atas kuburan ya. Kalau kita melihat dalil-dalil dari, dari sunnah Nabi Muhammad SAW Kita melihat bahwa dalil tersebut Menunjukkan makna haram Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengatakan laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid laknat Allah atas kaum yahudi dan kaum nasrani Kerana mereka membangun masjid di atas kuburan nabi-nabi mereka ya coba bayangkannya hadis ini menjelaskan tentang laknat orang yang dilanat Apakah karena melakukan sesuatu yang dibenci Tidak sampai pada derajat kemakruhan Tidak mungkin Pasti yang dia lakukan adalah sesuatu yang diharamkan Makanya e, sampai mendapatkan lakna Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membangun masjid Bukan hanya rumah biasa Bukan hanya bangunan biasa Ini yang dibangun dibangun masjid Tempat ibadah Itu saja tidak boleh apalagi rumah biasa Kemudian dibangun di atas kuburan siapa? Para nabi yang jelas mulia Ya yang jelas lebih mulia, apalagi mas ma, eh, apalagi kuburan-kuburan orang biasa, ya, yang membangun masjid di atas kuburan para nabi saja dilaknat, apalagi yang bukan masjid dan tidak di atas kuburan para nabi, <tuh> jauh di bawah mereka, sehingga kata-kata eh, akrahu dari para imam dalam masalah ini kita maknai dengan makruh tahrim, ya karena dalilnya menunjukkan hal tersebut, ya. Allahu a'lam. Tidak demikian akan menjelaskan bagi orang-orang awam, -orang, karena yang dilihat adalah dalil dari para ulama yang memang dalilnya, hukumnya. Karena banyak orang yang mengambil perkataan ulamanya saja tanpa melihat dalilnya. Ketika hmm, para ulama iya. mengatakan ini makruh, maka dikom makruh. Tapi bukan apa makruh tanzin, bukan makruh taahir. Sebagai contohnya, misalnya eh, pengharaman terhadap eh, rokok, misalnya seperti itu kan? Ia eh, itu kan di diabumi oleh apa dipahami oleh sebagian orang sebagai makruh tajwid itu mungkin bisa dijelaskan iya. lagi tentang iya. ini tentang e, rokok ya rokok dikatakan oleh para ulama di zaman dahulu ketika awal mula ditemukannya rokok awal mula dikonsumsinya rokok ya e, para ulama e, ada yang mengatakan makruh ada yang mengatakan haram ya namun para ulama tersebut semuanya ya semuanya termasuk dalam kategori ulama mutaakhirin. Ulama-ulama yang datang belakangan jelas ya, karena roqaknya datangnya belakangan, ya. Sehingga kata makruh tersebut tidak ada kemungkinan lain kecuali makruh tanziih. Makruh yang tidak mengharamkan, ya. Ee, ini yang pertama poin pertama. Poin yang kedua, para ulama ketika itu khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ya. Dan Para ulama di zaman itu belum tahu. Ya, saya yakin belum tahu mudarat dari rokok. Dampak buruk dampak buruk dari rokok sebagaimana orang sekarang tahu dampak buruk rokok itu. Ya. Karena kemajuan teknologi di zaman ini jauh ya, jauh daripada uh, teknologi di zaman uh, awal mula rokok dikonsumsi oleh manusia, ya. Ketika para ulama ya di zaman itu melihat Ya. Ada orang-orang yang meraka Tapi tidak mendapatkan dampak buruknya Tidak kelihatan dampak buruknya Ada orang-orang yang meraka Melihat, terlihat dampak buruknya Ada orang-orang mengatakan itu eh, Yang tadi, yang memakruhkan tadi Mengatakan itu makruh saja, tidak sampai pada derajat haram Karena apa? Karena <coughs> bahayanya <coughs> tidak pasti Bahayanya tidak pasti <coughs> Ya tidak pasti Ada orang yang mengkonsumsi Tapi ternyata tidak terlihat ada dampak buruknya Ada orang yang mengkonsumsi Ternyata terlihat ada dampak buruknya Sehingga tidak, tidak sampai pada derajat yang diharamkan <tuh> Tapi orang-orang di, di zaman dulu pun ya Dari madhab syafi'i Ulama-ulama dari madhab syafi'i Ada yang mengharamkan Ada nukilan-nukilan dari madhab syafi'i Di zaman dulu yang yang mengharamkan Orang-orang <tuh> di zaman ini Ketika sudah tahu bahaya rokok yang sangat banyak sekali maka para ulama-ulama mengharamkan ya. Tidak bisa fatwa di zaman dulu dibawa di zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena orang di zaman dahulu tidak tahu dampak yang buruk seperti ulama-ulama di zaman ini atau ahli-ahli di zaman ini. Kalau ulama-ulama tersebut tahu ya dampak buruknya rokok seperti orang-orang sekarang tahu dampak buruknya rokok, tentunya ulama-ulama di zaman dulu akan mengharamkan semuanya. Ya akan mengharamkan semuanya. Dan dan rokok sudah sangat jelas ya. Makanya sampai perusahaan rokok diharuskan untuk menulis rokok membunuh. Sampai dipaksa untuk menulis itu. Di zaman dulu ditulis kecil tulisan kecil bahwa dengan merokok nanti akan ada e, akan menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan e, dan gangguan-gangguan yang lainnya, gangguan kesehatan yang lainnya. Diharuskan untuk menulis kata-kata itu. Sudah jelas ya semuanya sepakat dengan hal itu dengan dampak buruk itu harusnya eh, eh, hukumnya adalah hukum haram bukan hukum makruh lagi ya harusnya demikian apalagi ada hadis-hadis yang sangat tegas dalil-dalil yang sangat tegas dalam masalah ini seperti dalil lauborawalawdiror ya tidak boleh kita eh, mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain kita tanya kepada semua orang. Apakah rokok merugikan diri kita sendiri? Maka semua akan mengatakan iya Semua akan mengatakan iya Hanya saja perbedaannya Ada yang dampaknya ya sangat merugikan Ada yang dampaknya tidak sampai sangat merugikan Karena ketahanan tubuh seseorang terhadap bahaya itu berbeda-beda Tapi yang jelas semuanya mendapatkan pengaruh buruk itu Iya belum lagi ya kalau ditanya apakah merokok tersebut akan memberikan mudarat atau bahaya kepada orang lain mereka akan mengatakan iya apalagi per perokok pasif perokok pasif ya mendapatkan pengaruh buruk lebih besar daripada perokok aktif dari asap rokok itu ya, apalagi orang hamil apalagi anak kecil apalagi janin ya ketika ya kita tahu hal ini ketika kita tahu mudarat mudaratnya yang sangat besar ya maka Hukum makruh tidak pantas bagi rokok Orang-orang ya. di zaman dahulu pun ya, Kalau tahu dampak buruk rokok seperti orang-orang di zaman ini Maka tentunya mereka akan mengharamkannya Dan mungkin saja ya, mungkin saja orang-orang yang memakruhkan rokok di zaman dahulu Mereka hanya melihat rokok yang sederhana Yang masih alami ya, Meskipun ada dampak buruknya Mungkin dampak buruknya tidak separah dampak buruk rokok di zaman ini sehingga mereka mengatakan ini seperti ini saja tidak memabukkan dan dampak buruknya juga tidak terlalu berat ya. Maka mereka makruhkan. Kalau di zaman ini racunnya sudah banyak sekali ya. Dampak buruknya sudah nyata ya. Alat-alat sudah bisa membuktikan bahwa setiap orang yang perokok ya pasti paru-parunya ter, ter uh, terganggu ya. Kesehatan paru-parunya pasti terganggu. Ini pertimbangan-pertimbangan yang menjadikan ya ulama-ulama di zaman ini mengharamkan rokok dan dalilnya sudah sangat tegas e, bahayanya juga, juga sudah sangat jelas dengan adanya teknologi-teknologi di zaman ini walloh taanah ane masyaAllah jazakallah keredsam para khalafik saat atas jawabannya telantor berikan ya dan Nabi Muhammad SAW Allah Wa Yaqum waktu jua yang memisahkan pertemuan kita dengan antum semuanya di kesempatan hari ini dan Insya Allah masih dapat kita bertemu kembali di dan waktu di pertemuan berikutnya dan sebelum kita akhiri kami akan berteruskan kepada menyampaikan cerita. Alhamdulillahiladzabilniyamatihi, tatumuksualihat, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya dengan nikmatnya kebaikan kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah pada kajian kali ini kita bisa menyelesaikan pembahasan-pembahasan dari kaidah-kaidah yang paling besar dalam fikih Islam. Ya. Kita sudah menyempurnakan kaidah terakhir yang paling besar dalam dalam fikih Islam, ya, yaitu 5, 5 kaidah. al a'malu binniyat, semua amal tergantung niatnya. Kaidah yang kedua, al-yaqin la yazulu dengan keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan. Dan kaidah yang keempat, la darara wa la dirar, tidak boleh kita mendatangkan mudarat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dan kaidah yang kelima adalah kaidah al-'adat muhaqqamah bahwa adat kebiasaan sebuah masyarakat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum ya dan alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyelesaikan semua keedah ini dan <tuh> mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya mudah-mudahan ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa menjadi bermanfaat bagi umat manusia. Demikian, ya Wallahu ta'ala a'lam, Sallallahu wa sallam wa baraka'ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'am bi ihsanin ilayamid din, walhamdulillahi rabbil alamin.